あしゃべらん。<タッ><タッ> ありがとうございました。<音声> Hail your s o Hail your s o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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها و ب س منهما رجالا كثيرا ونساء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 あンマバードファインアスダカルハディスキ ح دي Banyak sekali kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang beraneka ragam pemahamannya dan beraneka ragam juga manhajnya. Ketika kita ingin mengenal manhaj yang benar atau almanaj al-masruk, maka kita harus memahami doa b i t batasan-batasan baku yang harus. では、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私の間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちたちの間で、私たちの間で、私たちの間の間で、私たちの間で、の間で、私たちの間で、私たちのの間で、私たちの間で、私たの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私 Kebenaran itu diketahui dengan kebenaran itu sendiri, bukan dengan sosok-sosok, sosok-sosok, s o k o k o k Dan arti ketika kita ingin、uh, berpegang kepada man-haj yang al-haq, yang sohih, dan supaya ketika kita berpegang dengan man-haj、oh, yang s a h i h itu kita tidak t e r g e l i n c i r maka kita harus m e m e g a n g prinsip bahwa al-haq itu, kebenaran itu, diketahui dengan kebenaran itu sendiri. bukan dengan sosok-sosok seseorang. Banyaknya kelompok-kelompok jamah-jamah a a pada zaman sekarang mereka oleng, mereka berubah haluan dikarenakan pimpinannya atau tokohnya berubah haluan sehingga pada akhirnya jamah a tersebut atau anggota-anggota jamah a tersebut ikut mengikuti tokoh tersebut sehingga menyimpanglah jamahnya a dan menyimpang juga orang-orangnya. Padahal kebenaran itu harus kita standarkan kepada sumber kebenaran. -um、kebenaran itu dari r o b b m u Maka jangan kamu tergolong orang-orang yang bimbang. -um、ayat yang lain. Jadi kebenaran mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita mengetahui, memahami hal ini, 私たちは、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、nah, a たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、 meninggalkan Alkitab dan Asunnah dan memegang apa yang dikatakan oleh sosok-sosok tersebut. Makanya Ali ibnu Abi Talib r a d i a l l a h u t a a l a n h u ketika perang Jamal ketika terjadi kerab antara Ali r a d i a l l a h u t a a l a n h u dengan Talha dengan Zubair dan Aisha r a d i a l l a h u t a a l a n h u sebagian pengikut Ali mengatakan b a g a i m a n a Talha Zubair maksudnya mereka kan orang-orang 私たちは、私たちの言うことを言っていました。私たちは、私たちの言うことを言っていました。私たちののの 私たちは、このように、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たち私たちのたに、私たちは、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため a 私たちのために、私たちのために、私た a のために、私たのために、私たちのために、私のために、私たちのために、私たちのために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私たちのために、私たち Yang tidak mungkin bisa ditolak Atau tidak mungkin ada kekeliruan darinya Tapi itu adalah Tidak benar Justru kebenaran itu harus kita ketahui Berdasarkan d a l i l Tidak boleh berdasarkan tokoh Ketika kita mengetahui kebenaran Maka kita bisa mengetahui Siapa pihak yang benar、itu. Walaupun orang tersebut Adalah orang yang di luar jamaah Kelompok yang kita intima Atau intisat ke dalamnya عليم نتقن لا تعرف الحق ولكن لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق ت ع ر ف أ ه ل ه ابن م س ع و د رضي الله تعالى عنه ب د زين نتقن لا يقلدن احدكم رجلا لا يقلدن احدكم دينه رجلا إ ن آ م ن آ م ن و إ ن كفر كفر ف إ ن ه لا أ س و ه في الشر إن Janganlah seseorang mengikutkan dinnya itu kepada seseorang. Bila orang itu beriman, maka dia ikut beriman. Bila orang itu kafir, maka dia ikut kafir. Karena tidak ada uswah, tidak ada contoh dalam keburukan. Jadi Duma k a d r r.a mengingatkan, m e g i t u ya, ketika kita、e, menganut din ini, kita beragama ini, tidak boleh menyandarkan keagamaan kita kepada seseorang. Tergantung orang tersebut. Ketika orang itu benar, ikut benar. Ketika orang itu salah, ikut salah. Karena apa? Karena tidak boleh mencontoh mengikuti dalam keburukan. Imam Ahmad radhiallahu anhu mengatakan La t u q a l i d dina karrijal fa'innahum lan yaslamu min andiyagulitu Jangan kamu mengikutkan agama, keagamamu itu kepada para tokoh. Karena sungguhnya mereka tidak akan selamat dari kekeliruan. m apa a の y a に、e のよ r u Atau menyimpang dari kebenaran. Dan kita bisa melihat realisa yang ada pada zaman sekarang ini. Ini d o b i pertama. Batasan pertama ketika orang ingin mengetahui manhaj yang benar. Yang kedua, prinsip kedua atau dobit kedua, batasan kedua adalah La'ismata illa a l a m b i y a Tidak ada kemaksuman. Tidak ada keterjagaan dari kesalahan kecuali bagi para nabi saja. Selain para nabi dan rasul, semua orang itu bisa jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kekeliruan. Tidak lepas dari itu kecuali para nabi dan para rasul. Karena isma hanya bagi para nabi dan para rasul. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang d i r i w a y a t k a n oleh Imam あなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあな a の間 ul k あなたの間にあなた a 間 a あなたの間に u なたの間にあなた a 間 a あなた 私たちは、私たちの話を聞いています。この話を聞いています。 Dan Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang berbuat dosa, yang minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Dalam arti dosa itu, apakah kesalahan itu merupakan tabiat dari manusia. Jadi yang salah itu bukan orang yang tidak berbuat dosa, atau orang yang tidak pernah, orang yang salah, tapi orang yang tidak mau tobat daripada kesalahan. Karena kesalahan itu merupakan tabiat dari manusia. 私たちは、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの s めに、私たちのため i 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私はちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの a めに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため Dan kesalahan tersebut tidak mengurangi kadar orang tersebut, selagi orang tersebut tidak bersikuku di atas kesalahan. Ini adalah dua bit yang kedua. Kemudian yang ketiga, batasan yang ketiga adalah rata-rata zuma bin al-khotoi w a l i s m i Tidak ada keterkaitan antara kesalahan dengan dosa. Tadi disebutkan bahwa setiap anak Adam itu pasti. Jatuh dalam khotoh, dalam kesalahan. Akan tapi e t tidak mesti ketika seorang jatuh dalam kesalahan itu, dia itu mesti disebut orang yang berdosa. Ketika dia melakukan kesalahan, k e k e l i w a a n tidak mesti dia menyandang, m e m i k u l dosa. Karena bisa jadi kesalahan tersebut dalam hal-hal yang sifatnya i s i h a j i dan orangnya orang yang layak untuk i s i h a d i パソーラーソワワリヴァサラマンアタカメラマンハリスファイアル・ボカリダン・ムスレムイザーハカメラ・ハカキン・ファジタハダ・ファアサーバ・ファラハ・アジュランウィザーハカメラ・ファジタハダ・ファアファラハ・アジュランビザーハカメラ・ハカキン・マムトスカン・デンビア・バルイッチ・ジャーハッカムディアン・マナパティカ・バナラン・マカディア・ムダパスカン・ディワ・ファハラ。デン Maka dia mendapat satu pahala Di sini Rasulullah s.a.w. menyebutkan orang tersebut Akhto'a Orang tersebut Salah dalam isi hatinya Tapi Rasulullah s.a.w. tidak mengatakan orang itu Berdosa Tapi kata Rasul s.a.w. l al a h i d Orang tersebut mendapatkan satu pahala Artinya khotoh Kekeliruan tidak Mesti diiringi dengan adanya Dosa atas kekeliruan tersebut Bila memang orang yang jatuh dalam kesalahan tersebut, orang yang ahlun di i t i h a d orang yang memiliki kemampuan, keahlian mumpuni dalam ijtihad, dan juga permasalahan yang dia kelirui dalamnya adalah permasalahan yang tidak ada nas di dalamnya, atau permasalahan yang belum sampai nas kepada kepadanya karena kalau permasalahan yang sudah 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たたは、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 Orang yang tidak mengenal kebenaran, terus memutuskan diantar a manusia dengan kebodohan. Di sini dia istihad. Tapi dia jatuh dalam dosa, bahkan diancam dengan neraka. Kenapa? Karena dia orang yang tidak mengetahui kebenaran. Bukan orang yang ahlun di istihad. Bukan orang yang、uh, pantas untuk beristihad. Jadi orang yang,、uh, yang terkeliruannya di maafkan itu orang yang m emang ahli untuk ijtihad dan dalam masalah yang dalam masalah ijtihad i a Jadi maksudnya bahwa kekeliruan tidak mesti diiringi dengan adanya dosa. Kalau seandainya kekeliruan tersebut dilakukan oleh seorang mujtahid, dalam tanda kutip orang yang layak untuk ijtihad dalam permasalahan tersebut tidak mesti dia orang mujtahid yang m u g p u n d e n a n segala ilmu syariat ini. Terus juga orang tersebut masalah yang dia beri ijtihad di dalamnya adalah masalah ijtihad dia. Maka ketika keliru, dia tidak rasa tapi mendapatkan satu pahala dan k e k e l i r a n n y a dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang ketiga atau dobit yang ketiga. Kemudian yang keempat, dobit yang keempat dalam manhaj makhluk ini, manhaj yang disari, yang dituntut-tuntut Kita berpegang teguh dengannya adalah Tidak ada uswah Tidak boleh mengikuti Di dalam kekeliruan Seorang mustahid yang istihadnya Salah dan dia diudur Tadi disebutkan sebelumnya bahwa Ketika orang beristihad Dan dia ahlun untuk beristihad Dan dalam masalah istihad dia Terus dia keliru Tadi disebutkan Dia tidak d o s a Diampuni d a p a t satu pahala Akan tetapi tidak halal bagi siapapun untuk mengikuti dalam kekeliruan dia bila orang tersebut tahu bahwa orang tersebut salah isihannya. Karena sebagian orang menganggap lo ketika sifulan ini d i a h l i i untuk isihat, terus dia keliru dan dia tahu itu keliru, sebagian orang menganggap kalau orang tersebut dimaafkan, d o s a n y a karena isihatnya berarti Saya pun kalau mengikuti dia, akan dimaafkan juga. Karena tidak d e m i k i a n Dimaafkan itu kalau tidak mengetahui itu salah. Orang yang mengikuti dia, dimaafkan itu kalau dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti orang yang, mencari, yang istihad. Yang sungguh-sungguh dalam istihadnya. Tapi kalau saya tahu sipulan ini salah, walaupun sipulannya itu d i u z u r karena istihad,、uh, istihadnya tadi, Dan dia dapat satu pahala, tapi orang yang mengikutinya, yang mengetahui itu salah, maka dia berdosa. Tidak boleh dia m e n g i k u t i Kenapa? Karena mengikuti dalam kesalahan adalah tidak boleh. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang yang tahu mengikuti sesuatu yang menyimpan. Yang salah, Allah mengatakan, 私たちの言 a を聞いて、私たちの i 葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私た a の言葉を聞 な a n にまたわらかみ、ビアルかん、ビア i tahu dia mana yang benar. ketika tahu salah p a s そ i tahu ら、a n g benar. Ter terus dia meninggalkan kebenaran tersebut terus mengikuti s ナル。トシア a n yang salah dengan alasan karena s ー、ディナ、ア a n n y a itu dihujur. マカパキヤトラ、モンンラン、ロスオル、サトラ、ポトンジュ、アダディハダファン、ディア。で、アワーアタカン、アワーアカンミア、セで、アワーアカンナフ a インディア、ディア、アワーアカンミア、アビ、ナラカン。マカレイマン、マレイク、ロシマ パクルマ、ワファーキータゴー、ソンナ、パクド、ワクルマ、ラミワファーキータゴー、スンナ、パトロ pendapat yang m e n y e l a r a ア i alkitab dan sunnah maka ambillah. dan setiap pendapat yang t i d a k m e n y e l a r a デ i alkitab dan sunnah tinggalkan. 私、ok, nah. たちは、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間 t 私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、間 よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく a ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、i く見ると、a l k る t a b s u と、n a h dan ijma tapi dia diuzur seperti orang yang belum sampai kepadanya と、a y a dari alkitab dan sunnah dan ijma dia belum sampai umpamanya kepada dia karena tidak adanya a l b a l a よ itu diuzur Tapi kalau orang sudah sampai ke padanya Al-Kitab, Sunnah, dan Ijma, terus dia menyelisihi, berarti penyelitian yang tidak diudur. Maka orang semacam ini, diperlakukan dengan perlakuan yang diperlakukan kepada ahli b i d a n Jadi, kekeliruan seseorang ketika sudah diketahui itu keliru, walaupun dalam masalah i s t i h a d i a maka tidak boleh diikuti. 私 e ちは、一番の人生を理解することは、私たちの人生を理解するこの人生を理解することは、の人生を理解することは、私たちの人生を理解するこは、私たちの人生を理解することは、私たちの人生を理解することは、私たちのは、私たちの人 i を理すは、私たちの人ことは、私たちの人生は、私たちの人生を理ることは、私たち Mereka b e r s e l i s i Kita mengetahui banyak, ada hal-hal yang diperselisihkan diantara para sahabat, baik dalam masalah-masalah sikri, -masalah ataupun dalam masalah-masalah kaitan dengan perpolitikan. Akan tapi perselisihan tersebut tidak menghantarkan mereka kepada apa? Kepada perselisihan sasi. Mereka tetap menjalin k e k a h Makanya ketika dalam perang Sipin、e, pun, antara kubu Ali r a d i a l l a h taala anhu dengan kubu Muawiyah r a d i a l l a h taala anhu mereka p e r a n g di siang hari tapi malam mereka saling menciarasi saling m i a c u r u g karena tidak apa itu perselisian dalam masalah i n s i h a d i a beda kalau seandainya perselisian dalam masalah prinsip apalagi dalam masalah tauhid itu sudah mengeluarkan dari dalam perselisian dalam masalah usul itu mengeluarkan orang dari a h l u Asurna dan memasukkan terang, l u b i d a h dan tadi a n g u b i d a h diperlakukan lain daripada yang, yang lain. Kemudian, juga selanjutnya、e, termasuk bobit. Selanjutnya, bahwa kekeliruan itu, yuk hadir, yuk h a r i Kekeliruan seseorang itu diukur dengan takarannya karena manusia ini adalah akan mengalami kekeliruan. アメニアのサキア、オランジャトダランカリルワン、マカスロー、キルムニア、スロー、カリアニア、キタピンガラタン、サナカリルワン、ビアヤン、テハリ、マカテカン、アダサトオランフォニアン、キタンベル、キルムニア、オラン、クリロ、サトクリロ、トゥスキタマニンガラタニア、パラクリロン、ランマサワイアンブカン、プリンティ、トゥンガラタニア、キタンン、 Hal-hal yang manfaat darinya. Tentu di dunia ini tidak ada yang bisa kita ambil ilmunya kecuali para nabi saja. Bagian para sahabat mereka jatuh dalam kekeliruan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Para ulama-ulama dahulu ada berbagai macam m a c h a b Artinya mereka berselisih. Sedangkan kebenaran itu hanya satu. Seandainya kekeliruan seseorang diantara mereka itu Membuat orangnya ditinggalkan, memastikan kita untuk meninggalkan orangnya, ilmunya, dan seterusnya, berarti di dunia ini tidak ada yang bisa diambil manfaat, ilmunya, karyanya, dan seterusnya. Akan tapi, kekeliruan orang, itu adalah masalah-masalah yang bukan prinsip, itu apa? Di sahar, mana kebaikannya. Orang yang lebih banyak kebaikannya, orang yang a r i f orang yang...、Uh, Dan bagi orang yang lurus itu, adalah orang yang kekeliruannya bisa dihitung. Kekeliruannya bisa dihitung. Kalau seandainya orang kebaikannya bisa dihitung, berarti kesalahannya tidak bisa dihitung. Makanya kalau orang menjelek-jelekkan tentang seorang tertentu, tokoh tertentu, yang dia lurus manhajnya, prinsipnya lurus. Akan Tapi dalam hal-hal tentu ada penyimpanan. Disebutkan penyimpangan izan itu berarti Hanya terbatas itu saja berarti kebaikannya Tidak, tidak terhitung Jadi dalam al-hasanah Dan al-sayyat Dalam hal-hal yang kaitan bukan dengan Prinsip itu menjadi Menjadi ee, di, Diperhitungkan berarti orang,、e, orang yang banyak Orang yang kesalahannya Bisa dihitung itu p e t a n d a Orang yang, yang baik Dan juga kadang orang alim Jatuh dalam z a l a Namun di kekeliruan yang tidak mengeluarkan dari isham Namun tapi kesalahannya fatal Seperti keselagian k a l a t kadang mereka mentawil Sifat, itu tidak mengeluarkan mereka Dari ahlu sunnah Akan tapi pemahaman Ya dalam hal tertentu tersebut Keluar dari pemahaman ahlu sunnah Tapi dengan zalahnya Itu tidak membuat Kita menjauhi, menjauhinya Atau meninggalkannya Kemudian juga Termasuk dobit Selanjutnya, bahwa kalamul u akron, sul-akron、e, apa ditinggalkan. Dan berarti pernyataan akron seteru terhadap seterunya. Kadang, kesama ulama mereka berseteru. Kesama、e, tokoh punya perseteruan karena h a s r a t d e n g k i dan yang lainnya. Tabiat manusia. Kadang m e n g o m e n t a r i pihak yang lain bukan karena alasan syarih, tapi karena adanya h a s r a t Adanya p e r e b u t a n murid atau jamaah atau yang lainnya. Padahal apanya prinsipnya sama. Maka pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan sandaran untuk menilai akron tersebut. Kadang kalau kita m m e baca buku-buku salam, kadang ulama-ulama yang kita tokohkan sekarang, kadang pernyataannya a terhadap a u tokoh yang besar juga sangat d a h s y a t Itu namanya kalamul akron. Tidak boleh diambil kecuali kalau ada korina. yang menunjukkan kebenaran pernyataannya tersebut. Karena biasanya muncul daripada al-hasad, k e d e n g k i a n atau karena persaingan urusan-urusan yang lain. Kemudian juga selanjutnya, dobit selanjutnya, bahwa ee, kezaliman dari sebagian tokoh atau sebagian muslim tidak melepaskan ukuwa iman. Kezaliman Kadang orang berbuat zalim. Dan itu adalah hal yang terjadi pada manusia. Tapi tidak membukurkan ukuwa imaninya. Karena Allah SWT u u b h h a a n a a a a l masih m e m p e r t a u t k a n antara orang muslim yang membunuh dengan keluarga yang, yang terbunuh. Rasulullah SWT juga Allah SWT juga m e m p e r t a u t k a n antara apa? Antara orang yang saling berperang diantara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 E, orang yang dolim disebut saudara juga kemudian d a w i t yang selanjutnya adalah、e, bahwa hajar pembaikotan itu merupakan bagian daripada dakwa h yang digunakan saat manfaat ketika s e o r a n g kalau e t e r j a d k a n beda antara hajar sehadap orang kafir sehadap ahlu bidah dengan sehadap orang ahlu m a k s i a t Orang k a f i r memang dihajar secara total. Ahlu bidah kalau sudah diberikan nasihat dan malah menyebarkan bidahnya dan m e m p e n g a r u h i orang lain itu juga harus dihajar juga, dijauhi juga. Ahlu m a k s i a t kalau seandainya penghajaran terhadap dia malah m e m o z o r o t k a n din dia. Akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang, yang lebih buruk sehingga merusak dinnya berarti penghajaran juga tidak マカニャバわとの相談はカティカムハジャー、ティカオランギンディー、デランフランサブ、ホとサマディー、サンハマシャラカティカマレカテリラジャラディス、アナマンサー、ヘイヤワサラ、ト Seandainya mereka di, apa di、e, Rasulullah SAW tidak menghajar mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala m e n u l i s k a n ayat-ayat yang kaitan dengan, dengan mereka yang mencela tindakan mereka. Yang berarti di sini, ketika menghajar tiga orang itu bukan karena Rasul lebih,、e, apa, karena t i n a orang munafik tidak dihajar, tapi orang sahabat yang mulia dihajar. Itu penghajarnya belum tentu itu sebagai tindakan kepada orang yang lebih, lebih buruk. もしこの a n ジ a ーは、このハッジ a ーは、このハッジャーは、このハッジャーは、このハッジャーは、この a ッジャーは、このハッ a ャーは、この a ッジャ i は、このハッジャーは、こ a ハッジャーは、このハッジャーは、この a ッジャーは、u のハッジャーは、このハッジャーは、このハッ a ャーは、このハッ a ャー u このハ a ジ a ーは、このハッジ a r は、このハッジャーは、このハッジャーは、このハッジャーは、このハッジーは、このハッ a ーは、このハッジーは、このハッジーは、このハッジーは、このハ a ジーは、a のハッジーは、こ a j ッジー Muslimin. 私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそそれに、に、に、に、 Yang dibolehkan lebih dari tiga hari, kalau ada alasan syar'i, seperti menghajar ahli, bidang yang mengajak kepada kebidangannya. Itu dihajar, karena apa khawatir mempengaruhi iman atau prinsip orang muslim tersebut. b a r o k u l l a h w a b a r a a u アラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラア t ア d アラアラアラ menyimpang dari manhaj yang benar, atau tidak akan jatuh dalam hal-hal yang p a t a l yang bisa merusak manhaj kita dan tentunya yang paling utama adalah kita harus selalu berpegang kepada、uh, a l a d i l a h syarih, a kepada jala-jala syarih, karena itu merupakan patokan di dalam manhaj karena manhaj itu adalah jalan yang harus dipisi, ditempuh dalam、uh, jin ini dan itu ada di dalam Alquran dan a l s u n n a h para ulama ketika mereka menjabarkan itu mereka mengambil dari Alkitab dan a l s u n n a h sehingga、uh, Allah Subhanahu Wa Taala m e m e r i n t a h k a n kita untuk、uh, merujuk kepada Alkitab dan a l s u n n a h ketika terjadi perselisihan pun Insana s y a i u n s a i b i n Warudhu Illallah w a s u l jika kalian berselisih、uh, dalam sesuatu maka kembali kahna kepada Allah dan Rasul yaitu kepada Alkitab dan アラームはあなたの名前を知っています。<音声> منهم إنك قريب مجيب دعوات. ويا قاضي اللهم اعز م الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واهلك ا ل ك ف ر ة والمرتدين ودمر ع د ا ء الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ن ص ر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين الصادقين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ن ص ر الدوله الاسلاميه على من ن و ا ه ا وعلى من ع ا د ه ا يا رب العالمين اللهم ن ص ر ه ا نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك ب أ م ر ي ك ا وحلفائها ومن ع و ن ه ا في حرب د و ل ة ا ل إ س ل ا م يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم أ و س ل ن ا و أ ه ل ن ا و أ و ل ا د ن ا و إ خ و اخواتنا ن ن ا و أ إ ل ى دار ا ل إ س ل ا م يا رب العالمين اللهم أ و س ل ن ا و إ ي ا ه م إ ل ى بلاد الشام يا رب العالمين اللهم أ ن ق ذ إ ب ا د ك المستضعفين 「あなたの声をかけよう」「あなたの声をかけよう」「あなたの声をかけよう」「あなたの声をかけよう」 Thank you.